tapi saya sambung begini jadi eh yang pertama saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan rapat MUI itu kayak gini nih. Asik kan? Ya. Itu yang namanya kaafah ya. Jadi jadi firman Allah tidak hanya berupa kata-kata yang disusun-susun menjadi Al-Qur'an. Firman Allah adalah segala sesuatu yang manusia bisa mempersepsinya, apa berupa angin, berupa pola, berupa apa saja. Jadi mudah-mudahan rapat MUI suatu hari kayak gini nih. Makanya dibutuhkan mat, uh, ulama matematika, ulama fisika, ulama biologi, ulama lingkungan hidup, bukan hanya ulama fikih yang menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia. Kira-kira gitu ya. Ah, nomor 2. Saya sangat senang ini Tejo mengatakan uh, menemukan pola-pola dalam Al-Qur'an dan yang harus kita perjelas sekarang meskipun masih relatif kebenarannya nanti. Jo Tadi kan kue, misalnya, ya? <tuh> kamu menemukan satuan-satuan pola-pola aku takon, yang firman Allah itu ayat-ayatnya atau yang kamu temukan itu juga firman Sampean cerdas ya. Dadi <SILENCIO> sebetulnya jangan-jangan yang difirm jangan-jangan yang difirmankan Gusti Allah ku ritmenya itu. Karena ritmenya itu nek awakmu petani yo enggak ganggu kan aku bukan petani, aku enggak bisa menerjemahkan karena aku pemus pemusik, aku akan bisa menerjemahkan aku nanti di musikku yang akan datang. Nanti lihat aja, pasti betah. தாபிச்சா பிரி பிரிமே குதூ அட்டாத்தி ரொம்ப குதூலே தாக்கி தாட்டி சார்க்கு தாச்சு Ini singarpu, Misal, yajak, sing apa euh, uh, ala al ala bismillahirrahmanirrahim பிவேசால சங்க ala அல kecenderunganku ரூம karena aku aku jauh, tapi diriku sendiri untuk ah, baru tak கிச்சப்போ ஒல்ல alladhi alladhi arjal mar'a tapi nek sing maria ulfa subbihis rabbikal aala alladhi walaka fahad aja tuga alladhi walaka wa sahu gak penting kan sing penting kan niatku sampean lathi ngomong dhewe lho kenapa kok wong ireng wong ireng iku dipilih dadi bilal ngomong syot gak sido kan Ngomong shot gak jos, sin shot gak bisa so medo no. Kabeh sahabat protes sapa jan Kanjeng Nabi. Niat sing penting. Niatku faso alno, ono. Oh, enggak, tapi ngene loh. Aku setuju Habib. Ini mungkin sori, Cak. Jadi kayaknya memang harus berjarak untuk melihat pola. Aku kan enggak begitu yakin nang Al-Qur'an. கீபரா ப Saya ngaji kan ge di, di agak ditegur sama Cak Nun ya tapi harus ada mantik gitu. Berarti harus ada panjang pendek. Nek aku dhisik ngajiku misalkan Yasin ngono ya eh Ya Sin Al-Qur'anil Hakim inna kalamil mursalin la ajra dimastakin tanzilal azizir rahim lidun dira kaumammahum abumhum tapi enak begitu Cak Nun ngomongiku aku tak delok panjang pendek e. Eh. Pertama buntak jiwaku. Masa lidun dira kaumammahum ஆ உமாந்திரோம்மா உோ ஆயோ நான் ஆ உபித்த உத்தி பி துன் தீரோம்மா உந்திரோ ஆ அமிருச்சார terus kenapa kok banyak orang apal berarti ini sesuatu, tapi ternyata jiwaku sendiri pertama merontak, karena bagi aku aba um, jadi aneh apa sih? aba um, aba apa, apa, apa, apa ngono ya, jadi itu temen-temen anda menemukan betapa jujurnya dia kepada Al-Quran gitu ya, dan dia bener-bener menemukan Al-Quran dengan menemukan firman Allah yang tidak terdapat di bunyinya maupun di tulisannya. Tapi dia menemukan di balik itu ada pola. Gitu ya. Sebab kalau Quran adalah bunyi dan tulisannya, maka orang buta, orang tuli tidak punya Quran. Kan begitu. Tidak adil Allah. Oleh karena itu firman Allah itu betul-betul tidak hanya terbatas pada kata dan bunyi kata itu. Nah, Te Tejo menemukan polanya lah pola itu bagian dari firman Allah karena itu dia memang dia bikin begitu ritmenya wong de Gusti Allah e muring-muring e mengutuk aja pakai ritme kok tabdat yada abil habi watab ma'akna anu ma'lumah makasep ku piro-piro kuwi berapa berapa-berapa itu ngono yo itu semua pakai pola jadi jadi saya senang sekali pada malam hari ini kita kita menemukan bahwa firman itu begitu luasnya dan itu sebenarnya juga tergantung software-mu gitu loh. Nek kowe iki ming ming ming ming son system zaman lawas ta kaya ya ya ming rungon-rungone karo apa jenenge? karo swara apa karo huruf-huruf e. Tapi Tejo menemukan karena kejujuran dia. Dan saya akan bela kamu kalau ada orang marah kepada kalimat dalam omongan tadi. Wani-wani kowe. Tapi opo aku sik durung salat. Hah? Aku iki sering nangis maca Al-Qur'an. Serius. Tapi kenapa aku gak salat? Ya, ya. Aku iki poso seneng. Aku seneng banget poso, takonno boyo. Kadang posoku sawulan, rongulan, kadang-kadang kemis, kadang-kadang enggak, kadang-kadang enggak poso. Kadang-kadang nek Ramadun mau pega poso karena wis saking wong sing poso. Ha. Eh. Iya. Bagi saya dekat yak poso iku. Terus nyembah sila bagi aku dekat karena aku dalam. ஜ பூலா அல்லா பலா பண்ணுசியா போகத்தரங்க மக்கோ menggumpal atau membulat menjadi puasa. Ada manusia salat. Ada manusia syahadat tok. Kayak rasa-rasa salat, rasa-rasa puasa, syahadat dindo kan. Ngakoni terus ada manusia zakat. Jadi Islamnya terungkap pada tradisi-tradisi zakat yang dia lakukan. Dan itu Allah menciptakan manusia berbeda-beda, satu sama lain. Kuncinya bukan apakah apakah Anda salat atau belum, tapi kalau saya kan sederhana Kamu masih tanya kenapa saya enggak salat? Itu sudah selesai masalahnya. Mengapa oh, kamu tanya aku? Kamu masih gelisah, kamu masih mencari dan kamu sungguh-sungguh dalam menjalani itu dan itu yang dimaksud Allah jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi Allah tidak men, tidak tidak mengukur finalmu nanti. Itu Allah yang punya rahasia. He? Eh? Tapi kan dia menegakkan terus. Ini kok gini ya? Ini kok gini? Dia terus menerus menegakkan dan dia jujur, jujur luar biasa. Yang tidak ada pada rapat-rapat yang pengawan suluh tadi adalah kejujuran Tapi yang diri. yang ngeracunin aku enggak Gus Gus Jandra juga. Begitu aku aku enggak salat terus, enggak puasa karena enggak ada perintah salat. Yang ada bab tegakkan akimus. Akimu menegakkan. Oh ya, berarti bukan mengerjakan ya. Tegakkan kata yang ngono. Ya apa ya? Yaitu multi tafsir enggak ada masalah. Kitab sir itu semua enggak ada apa. Akimu ya padahal akimu atau atau if'alu sama aja nanti satu bulatan juga. Cukup biarkan orang orang masuk melalui pintu yang berbeda-beda. Menurut saya, kesempitan orang modern adalah membayangkan hidup ini sebuah rumah itu sebuah ruangan dengan ruang-ruang, dengan kamar-kamar yang berbeda-beda. Padahal menurut saya kehidupan adalah sebuah ruangan kosong yang besar yang bulat dan ada pintu-pintu yang bermacam-macam. Kamu terserah mau pintu mana, mau tafsir yang mana, asal kamu sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguhnya itu. Kalau kamu sungguh-sungguh, menyeberang ஒராக பூசு அள சாண்டி சாலை மக்கி பார்க்குறாஹ் கலோ உங்க பரிச்சல்கா பரிச்சலு பாத்திர்ப்பா மலாங்க சப்பா பிரிச்சல பாரா பிளவு பஞ்சாரியும் gitu ya. Jadi jadi menurut saya oke-oke saja. Jadi kalau tejo makin makin makin makin sukar Anda pahami itu kita bersyukur, kita bersyukur. Dan enggak ono wong wani ngomong aku enggak salat. Enggak ono wong wani. Dan tu, Tuhanku luar biasa kemu. Wis surga ga cukup ga konjo gitu kan. Tak gedekno surgane ga awakmu gitu kan. Cuman kesepian kon dek kono iku. karena ரோன்னை ரோசா கேரராங்க பூசா மார சோதி பூ பிண்டான Iya jadi teman-teman semua alhamdulillah bil amin. Eh teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng kuwi kuwi apa kuwi? Slendro pelog kuwi. Teng teng teng teng teng teng teng. Lah gimana wong sekarang orang India aja belajar langgam Jawa untuk baca Qur'an. Orang India, orang barat sekarang sebuah universitas di Amerika itu mempelajari sampai sandet itu dipelajari ya. Gitu loh. Artinya Orang ingin menjadi bulatan. Orang yang terlibat di dalam bulatan tadi. Meskipun dia sendiri mungkin kotak-kotak, tapi begitu dia berhimpun menjadi satu jemaah kaumnya Muhammad tadi, dia menjadi bulatan sama dengan orang Qurjo. Ndak ada Qur itu palsu. Padahal situk-situk Muhtasibi palsu banget. Lah, di dunia ini hanya ada 3 orang dalam hubungannya dengan berlaku ya ada orang yang bisa berlaku, ada orang yang தீ பிசா பல ப்ரிஞ்ஞி கிடைக்க ஆட்டியா பிசா பிரஞாணி ஆட்ட ஓரங்கயா தீட்ட பிசா பிரிஞாயி நான் முசிப்பா அட்டை பல ஓரம் தூய் கதை கே காதை கிடைக்கயாங் சான் சாம்பெயி சோக்கி ஆவா நிங்கர் மேலோ மேலோ தாபி தமிழ் Misteri jamaah juga luar biasa. Jadi, jangan ada masalah. Enggak ada masalah. Kamu yang penting kamu sungguh-sungguh mencari dan itulah hidup. Bahkan sampai mati pun kamu tidak ketemu kok. Arep ngopo? Terus mencari dan kenikmatannya terletak pada mencari bukan pada, <tuh> <pen> <tuh> bukan pada ketemu. Gitu lho. Bukan pada ketemunya. Makanya Allah semua kan ngota barang siapa menginginkan untuk bertatapan wajah denganku. Jadi terus itu sampai kapan pun kan barang siapa menginginkan tentang dengan wajahku belum belum sampai kita ketemu beneran. Ketemu sama gejalanya, sama bayangannya, sama jibratannya, sama asumsi-asumsi kita sendiri mengenai Tuhan. Demikianlah juga yang namanya ateisme, yang namanya ke keislaman, dia pikir dia benar-benar sudah Islam padahal ya durung. Sebab tidak ada muslim sungguhan tuh enggak ada As dalam konteks ini tadi. Tuh saya kalian ya. Oke. Ini kita kasih waktu sekarang ke இனி அது ஜுலு பிராக்கி சுப்பியா முப்பாச்சு ekela Hindu tetapi melokasi Jawa. Dan dan dan dan dan dan juglak-juglak suwang lere sama. Meskipun meskipun cara menyanyikannya dari tradisi Hindu. Ya, tetapi sebenarnya Arab sama Jawa itu ndak bisa dipisahkan. Berang bisa enggak berang? Arab Jawa dipisahkan dengan garis tegas. Ya ndak bisa wong Tejo tadi itu yo Jawa yo Arab. Masak warna itu tegas, hitam itu putih, wong dalam hitam ada putih ya toh, dalam putih ada hitam, ndak bisa. Jadi fatwa-fatwa itu tolong hati-hatilah daripada ditertawain sama malaikat. Kan gitu. Oke, teman-teman sekalian, saya pas gigilane. Sekarang eksplorasi Ki Kanjeng mohon teman-teman Ki Kanjeng eh uh, kita akhiri dengan Ki Kanjeng nanti jawab Pak Yai Muzamil, jawab pasti. Yok, nyuwun sewu Ki Kanjeng niki sesiono. Nyuwun sewu bismillah. Yok kita akhiri dengan sampean. Eksplorasi mungkin sudah ada beberapa wajan. Anu, eh, uh, ini Kornel, Kornel ya Mungkin, iya neng nah. Isin dia pertanyaan nanggai kan jeng, apa isin dia?